Bapak Dibios, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silahkan. i Ya, menurut kami memang perlu jawabnya pemerintah. Karena apa? Karena biayanya bisa untuk sekolah dokter-dokter. Di negeri maju, industri f a r m a s i menopang biaya pendidikan dokter. Jadi dokter malam hari tugas di rumah sakit, walaupun tingkat 1, itu dapat gaji dari perubahan f a r m a s i Nah, gitu. Jadi. 私たは、200万円のプロモーションを受け取り上げることができます。私たちは、200万プロモーションを受け取り上げる a とができます。私たちは、<音楽> 2 0プロモできます。私たちは、200万円のプロモンを受け取り上げることがでロモーシンを受け取り上げるこできます。私たちは、200万円のプションを受け取り上げることができロモーションを受け取り上げることができます。私たプロモンを受け取り上げンを受け取 Bisa untuk sekolah gratis para dokter-dokter yang mampu tapi n gak g punya uang. Dan di samping itu biaya pendidikannya juga dimurahkan gitu. Terima kasih. Oke terima kasih Bapak Dibio. Berikutnya Bapak Jeffrey. Halo, selamat siang. s i l a k a n Pak.、Uh, saya n gak g setuju sama p a k Dibio itu, itu informasi t u i dari mana itu ya, farmasi membiayai dokter. Yang b e n e r aja l a h farmasi membiayai dokter itu berarti dokternya harus terikat menggunakan farmasi. Sekarang untuk praktek a j a aturannya farmasi dan dokter harus terpisah, apotek. Bagaimana farmasi bisa membiayai dokter itu, ngacok itu. Jadi menurut saya sih,、uh, harus di, kalau memang mau edukasi, tidak apa-apa sih apa urusannya pemerintah harus mengatur seperti itu. Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih Bapak Jeffrey. Bapak Hartono, selamat siang Pak. Ya. Silahkan. berapa besarnya untuk biaya iklan, saya rasa itu pemerintah n g g a k usah ikut campur, ...nanti itu mengurangi... p o r s i dari perusahaan iklan. sehingga Rakyat bisa me, me, apa namanya, me, mengerti sendiri apa obat itu baik, apa tidak baik, tidak tergantung. tergantung, tergantung. tergantung. tergantung. Terima kasih. Selamat siang Bapak Tony. Selamat siang. s i l a k a n Pak. Yang Bapak t i b o tadi itu bilang benar ya, memang ada beberapa farmasi itu memang membiayai dokter. Membiayai dalam arti begini, kalau dokternya buka, s u s a y pakai merek itu terus... Nah dia itu udah penantiban Malah bisa ada sampai ke Amerika, ke China Itu itu loh bukan rahasia umum lagi Dan ini yang kadang-kadang tidak baik ya Karena、uh, saya juga punya pengalaman di、si、dokter Sebenarnya ada satu merek yang lebih bagus Bukan lebih bagus lah, harganya lebih ekonomis Tapi bukan generik gitu loh Tapi dokter ini ngotot, n gak g boleh ditukar Sedangkan i s i y a 100% sama gitu Jadi ini memang ada Kalau masalah, kalau masalah farmasi biaya dokter kedua Soal biaya marketing dari perusahaan farmasi Pemerintah ini terlalu ikut campur, urus sendiri aja masih belum becus. Orang mah tahu mana yang harus diefisiensikan, mana yang harus diirit untuk dapat untung lebih gede. Gak usah ikut campur lah, urus diri-diri s -diri e n dulu tuh, ngetem-ngetem di jalan juga belum beres. Beresin diri-diri s e -diri n baru masuk ke sektor swasta, makasih. Halo? Ya. s i l a k a n Pak. Ya, selamat siang.、Eh, menurut saya perlu dibatasi sebenarnya bukan hanya industri farmasi saja, tapi industri lain juga perlu. Karena... biaya promosi ini kan dibebankan ke produk, jadi berarti konsumen yang menanggung ya, sebenarnya produk bisa lebih murah jadi mahal nah, itu satu kedua、hmm, banyak produk-produk、eh, yang saya nilai kurang baik, itu iklannya malah jor-joran gila-gila a n nah ini merugikan konsumen karena konsumen Indonesia ini、eh, mudah apa, dirayu oleh iklan Ya, saya kira、uh, itu pendapat saya. Jadi konsumen dirugikan kalau memang iklan terlalu banyak. Produk akan y a n jadi mahal. Baik. Oke, terima kasih,、aja. Bapak. Terima kasih. Baiklah. Berikutnya Bapak Gilbert. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang,、Silakan. Pak. Saya, r a s a k a l i ini tidak perlu dicampur. Iya, kan. d i l a t dia kan kalau 30%. biaya untuk promosi kan itu berarti ada belanja iklan ada per, satu satu perputaran kan untuk perekonomian Indonesia juga gitu jadi buat apa sih dicampur c a m p u r i urusan ini dia mau beriklan dicampur c a m p u r i gitu biar biarkan saja lah urus diri sendiri gitu urus pemerintah sendiri itu b i r o k r a t n y a tuh masih kotor ya kan dimana mana terjadi pungli korupsi segala macam hal-hal yang kayak begitu tidak perlu diurus sih. Perekonomian harus tumbuh dengan baik, biar, biarkan b i a r belanja iklannya itu 30%. Jadi kan ada satu, apa ya, belanja iklan, jadi ada satu perputaran terjadi gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gilbert. Berikutnya Bapak Rudy. Selamat siang Pak. Ya. s i l a k a n Ya memang ada sih dokter yang disogok sama pabrik obat, supaya pakai obat tertentu dari pabrik dia. Halo, ya. Silakan lanjut Pak. Ya, itu kurang begitu bagus kalau begitu. Jadi obatnya belum tentu bagus, tapi dokternya disogok suruh pakai obat itu juga dari produksi p a b l i k itu. Oke, terima kasih Bapak Rudi. Berikutnya Bapak Alamsyah, silakan Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kalau menurut saya Bu ya, kita harus lihat dulu. Uh, tujuannya Pemerintah ya Dalam hal ini you, Mengeluarkan peraturan itu apa Kalau tujuannya baik ya Ya, nah, kita terima aja Terima kasih Ya, selamat sore Pak Arianto Ya Silahkan Silahkan、menurut、Pak Arianto saya, Menurut saya memang harus dibatasi Mbak Kenapa p a k Jadi sebetulnya sebagian besar biaya、uh, yang dikeluarkan itu adalah untuk entertainment para dokter-dokter Yang notabene sudah sangat kaya-kaya Akhirnya harga menjadi tinggi yang menjadi beban adalah masyarakat yang sakit、hmm. Saya kira perlu Sehingga dengan dibatasi nanti menurut undang-undang pajak Selebihnya itu pajaknya harus ditanggung oleh perusahaan farmasi Saya kira itu sangat fair Hmm Oke、okay. Oke Uh -uh. Ah, Bapak begitu tahu, apakah memang Bapak juga terlibat, Pak?、Ah, saya pernah menjadi auditor、hmm. ya. Jadi saya banyak memeriksa perusahaan f a r m a s i Coba aja d i i n i Mbak Untuk pem, apa namanya, pembuatan resep Itu nanti kan pada akhirnya akan、uh, apa? memberikan semacam insentif gitu Nah, itu yang memang harusnya dibatasi. m u n g k i menurut Anda perlu ya, pemerintah membatasi、oh, perlu, ya? Perlu,、Baik. supaya ada peningkatan di sisi pajak. Mereka,、okay. kalau dibatasi, 2 persen? Senisinya h harus dibayar sendiri oleh filsafat masing-masing. Baik, p a n r a s Kalau mereka minta 30, pansos itu,、uh -huh. karena memang demikian, maksudnya memang demikian.、Uh -huh. yeah. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Silakan, Bapak. Kalau menurut saya sih, e m a n g kalau untuk、uh, angka 2 persen untuk biaya, biaya promosi itu sangat kecil. Tapi kalau dengan angka 30 seperti yang diharapkan oleh produsen itu kayaknya terlalu mubazir ya. Karena untuk promosi itu sih idealnya 10 persen. Sebenarnya kalau memang kalau untuk produk-produk、uh, farmasi, itu kalau kurang penyampaian、uh, produknya ke customer otomatis daya jualnya rendah. Tapi sedak,、uh, kalau untuk di pressing sampai 2%, persen, otomatis untuk pengenalan kepada masyarakatnya nggak kena gitulah. Oke.、Okay. Nah, terima kasih bapak. Ya, terima kasih. Ya bapak Ardin. Ya. Silakan. Silakan. Menurut saya ya. Hal seperti ini tidak perlu diatur sampai sedemikian jauh ya oleh pemerintah Karena yang penting tuh nanti setelah keluar Itu bahwa peraturan itu juga susah diegakkan t Karena nanti pengawasannya susah lagi Penyimpangan-penyimpangan muncul tetapi juga tidak bisa diatasi dengan peraturan ini Karena di lapangan nanti bisa saja nanti istilah promosi diganti dengan Uh, uji cobalah, apalah segala macam yang sifatnya sebenarnya bungkus-bungkusnya, ujung-ujungnya promosi juga、hmm. Yang bisa saja merupakan insentif kepada uh, siapa, uh, kepada petugasnya dan sebagainya, dan sebagainya Saya kira itu aja, tapi jangan usah. Terima kasih. Selamat. Ya. ya, selamat sore Pak Rahman. Selamat sore Bu. Silakan Pak Rahman. Saya sebetulnya antara setuju dengan pindahan dengan peraturan pemerintah terkait dengan... adanya dana promosi itu cuma saya melihatnya begini Bu,、uh, satu sisi bahwa memang betul juga pemerintah bahwa itu dana promosi harus ditekan, cuman、uh, terlampau rendah juga kelihatannya kurang bagus untuk mengedukasi market tapi kalau terlampau tinggi juga nanti akan berpengaruh terhadap harga harga obat tersebut kepada publik、hmm. jadi sebaiknya mungkin dalam hal ini kalau memang mau di r a n g itu maksimal di angka lima persen gitu、mm -hmm. tapi pemerintah juga disini karena ini terkait dengan ada、uh, apa namanya ekonomi sosial jadi kalau saya menyarankan bahwa periklanan di dalam media misalnya di media elektronik, supaya ada upaya dari pemerintah untuk mensubsidi i、yeah. t untuk u mensubsidi jadi misalnya diseluruh iklan televisi, k a l misalnya obat ditayangkan gitu マスオディー・ジャロー・ジャー・ソル・ギト。ママサレマ a l マサレマサレマサレマサレマ オリコポリやサッパーで、この子供は、いいこ、うん、の子供、うん、は、こ、うんうん、のた供は、この子供は、この子供は、この子供は、この子供は、この子供は、この子供は、この子供は、この子供は、 Baiknya sih bukan mengatur ke、eh, apa, Budget dia untuk promosi ya、eh, Lebih pada misalnya Meng-counter dengan、eh, m e n g k o n t r a Mereka kalau terlalu ngecap ya Di-counter aja dengan, dengan edukasi Yang sebenarnya bahwa Misalnya kayak obat-obat generik Kita tahu bahwa itu Kadang-kadang、eh, terkesan Generik itu murahan Tapi ternyata kan enggak nah itu di di d i k aja konsumen gitu terima kasih Pak Heru selamat sore sore silahkan Pak Heru saya setuju sekali karena orang pajak sekarang atau s i Ibu Sri Mulyani itu sudah menyadari kalau di dalam promosi itu banyak hal-hal yang bisa dikurangi n kadang-kadang mereka alasan promosi l a l segala macam padahal untuk dokter-dokter rumah sakit dan sebagainya itu terima kasih Pak Yudi Selamat sore. Ya, silahkan Mbak. Terlalu banget Bu. Itu、mm. kalau promosinya tiga puluh p e r s e ntar biaya bebannya kan tetap kekonsumen.、Mm. Ibu Sri Mulyani itu p i n t e r tuh. Makanya jangan suka goyang-goyangin dia gitu. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Agus. Iya. Silahkan. Selamat sore. Saya setuju dengan、uh, keputusan dari pemerintah untuk membatasi、mm. promosi dari obat o b a t a n ini. Karena beban promosi itu dikenakan kepada konsumen. Terima kasih. Oke.、Okay.